Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Jumat 27 Januari 2017 dibacakan Ardian Syah. Korban tewas kapal karam di Malaysia menjadi 24 orang. Habib Rizik Shihab dilaporkan ke bares terkait kasus tanah. Perempuan Indonesia tewas dalam kecelakaan pesawat Australia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Rita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawas 94,6 FM Ajenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Roxmawi. Ini berita dan laporan selengkapnya dari News Tone Srambe FM. Sudah lon jumlah korban tewas dari kapal pengangkut TKI ilegal yang karam di Malaysia menjadi 24 orang. Enam jenazah diantaranya telah teridentifikasi dan siap dipulangkan. Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brig Jan Rikuanto, mengatakan total 24 jenazah ditemukan yaitu 17 laki-laki dan 7 perempuan. Sementara itu korban selamat yang berhasil ditemukan hingga kini ada 8 orang. Mereka terdiri atas lima orang laki-laki asal Madura dan Batam, serta dua wanita asal Madura dan Jawa Timur. Jumlah penumpang kapal Naas ini belum pasti namun diperkirakan 40 orang. Kapal yang karam di Tanjung, Leman, Mersing, Johor Malaysia itu dipastikan berlayar mengangkut TKI ilegal. Sudah luni, Mam Besar Front Pembela Islam Hwik Rizik Sihab kembali dilaporkan ke bareskrim Polri. Rizik dilaporkan terkait dugaan penguasaan tanah yang tidak sah. Kabak Divisi Umas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, 19 Januari 2017 yang lalu, seorang pelapor atas nama E melaporkan Habib Rizik atas penguasaan tanah yang tidak sah seluas 8,4 hektar di wilayah Megamendung, Cisarua, Bogor. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti polisi untuk memastikan adanya tindak unsur pidana membentuk tim penyelidikan. Jika tidak ditemukan unsur pidana, pelaporan ini tidak akan dilanjutkan. Menurut Martinus, polisi telah meminta keterangan kepada tiga orang dari pihak pelapor. Namun belum ada jadwal untuk pemanggilan pihak terlapor. Sudarlun kecelakaan pesawat yang terjadi di PED, Australia menewaskan pilot dan seorang penumpangnya. Musibah tersebut menyebabkan acara yang akan digelar untuk merayakan Hari Nasional Australia dibatalkan. Kedua korban tewas teridentifikasi sebagai Peter Lin dan kekasihnya Endah Cakrawati. Pasangan tersebut tewas setelah pesawat Grumman G-73 yang dipiloti Peter jatuh di Sungai Swanpet. Kejadian tragis itu disaksikan ribuan orang yang berkumpul untuk menyaksikan acara Tahunan Sky Zoo yang digelar pada peringatan Hari Nasional Australia. Setelah insiden ini pihak berwenang membatalkan acara dan meminta orang-orang yang berkumpul untuk meninggalkan lokasi kejadian Peter links diketahui berprofesi sebagai konsultan pertambangan yang banyak bergerak di Indonesia sedangkan kekasihnya Endah merupakan seorang manajer humas di perusahaan pertambangan batubara Australia yang beroperasi di Indonesia biru keselamatan transportasi dan penerbangan Australia telah mengirim penyelidik untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut Dalam Presiden Jokowi Widodo mendukung penuh kinerja KPK membongkar tuntas kasus Patrialis Akbar. Patrialis ditangkap karena menerima suap terkait dengan putusan di Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Presiden Johan Budi mengatakan Presiden Jokowi berkomitmen penuh mendukung upaya penegakan hukum. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas. Terkait dengan kasus Patrialis, Johan menyebutkan Presiden sangat prihatin atas dugaan pidana yang dilakukan Patrialis. KPK menetapkan Patrialis sebagai tersangka karena menerima suap terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Selain Patrialis, KPK menetapkan tiga tersangka yakni Kamaluddin sebagai perantara dan pihak penyuap yakni Basuki, Hariman, dan NGVNI. Anda sedang mendengarkan berita utama Serantia FM Sudarlun Kepala Staf Kepresidenan TN Matsuki melaporkan Ustadz Vian Tanjung ke Baris Polri Alvian dilaporkan karena ceramahnya menyinggung soal Partai Komunis Indonesia pengacara Teten Ifdal Kalsim mengatakan pernyataan Alvian soal paham komunis dan kegiatan PKI sudah mendelegitimasi institusi yang berada langsung di bawah presiden tudingan soal PKI telah merusak peran kepala staf kepresidenan yang ikut mengelola strategi program pemerintahan dalam pelaporan dugaan pencemaran nama baik Ifdal mengatakan bukti berupa rekaman video ceramah Alvian Tanjung ada pula salinan berita-berita terkait ceramah Alvian yang telah menyebar di media sosial. Sebelum pelaporan ke Baris Krim, Teten lebih dulu mensomasi Alvian Tanjung. Teten meminta Alvian Tanjung menarik ucapannya dan meminta maaf. Dalam ceramah yang videonya tersebar di Youtube, Alvian Tanjung menyebut Teten Matsuki sebagai komunis. Bahkan pihak Istana Kepresidenan juga dituding kerap melakukan rapat soal PKI setiap pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sejak Mei 2016. Dalun polisi menangkap empat orang jaringan pengedar narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Polisi menyita tujuh kg sabu sebagai barang bukti. Kapolres Asahan, AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan dari empat orang pelaku yang ditangkap, dua orang laki-laki berinisial BT dan AL, sementara dua wanita berinisial E dan A. Pelaku BT ini merupakan pecatan polisi dari Polres Tanah Karu pada tahun 2015. Penangkapan yang dilakukan pada Kamis malam kemarin merupakan hasil operasi gabungan Polres Metro Jakarta Barat yang dibantu Polda Sumatera Utara dan Polres Asahan. Para pelaku ini merupakan jaringan narkotika Malaysia Medan Jakarta. Awalnya mobil pelaku yang sudah dekat dengan polisi dengan lokasi razia diminta berhenti. Namun mobil tersebut tidak berhenti dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Polisi melepaskan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan. Petugas terpaksa menembak ke arah mobil tersebut. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan. Polisi tengah melakukan pengembangan penyidikan. Sudalun Mahabes Polri menyatakan masih ada sekitar 100 warga negara Indonesia yang akan dideportasi dari Turki. Sebanyak 100 orang tersebut berasal dari berbagai daerah yang ada di tanah air. Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikuanto, belum bisa memastikan apakah mereka dideportasi karena diduga ingin bergabung dengan ISIS sebagaimana yang terjadi di dua kasus sebelumnya. Saat ini mereka telah diamankan oleh otoritas Turki dan dilakukan pemeriksaan bertahap. Seperti diketahui ada dua kasus sejumlah WNI dideportasi dari Turki. Pertama terjadi pada Minggu 22 Januari 2017. Mereka langsung diamankan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan telah menjalani pemeriksaan di Markas Densus 88 Anti-Terror Polri. Kasus kedua, sebanyak 5 WNI dideportasi pada Rabu 25 Januari 2017 ke Bandara Ngurah Rai, Bali dari Bandara Istanbul, Turki. Kelimanya diketahui satu keluarga. Kepala keluarganya berinisial tuap, Diketahui adalah mantan pegawai Kementerian Keuangan yang pernah sekolah S2 di Adelit, Australia pada 2009 Dari Newsroom Seramitanjung Permais, sekian berita malam edisi Jumat 27 Januari 2017 Berita pagi seram BFM bisa didengarkan kembali pukul waktu Indonesia Barat Pri malam in ga bi di sitis internet pripoda bolrammbe sem Twitter